Komselaron berita malam edisi hari ini Rabu 5 September 2018 dibacakan Ardian Syah. Wakil Bupati bantuan masa panik kepada korban kebakaran. PLN Subuh Salam promo hingga 50% pelanggan yang tambah daya. Panen dipercepat akibat hama ulat grogoti tanaman bawang petani di simpang 3 PD. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Hukum Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lokusname, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari newsroom Hukum Seram BFM. Sudarlun Wakil Bupati Simelu Afri Dawati menyerahkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran yang terjadi Jumat lalu yang menghanguskan tiga unit rumah warga Sukakarya Simelu Timur. Kepala Pelaksana BPBD Simelu Ali Hasmi mengatakan bantuan masa panik yang disalurkan Wakil Bupati Simelu untuk meringankan beban keluarga yang tertimpa musibah. Bantuan berasal dari BPBD Dinsos dan telah disalurkan. Ada pun tiga rumah yang hangus terbakar meliputi rumah tinggal, rumah usaha menjahit, dan rumah usaha jualan kue. Kerugian material ditaksir mencapai 283 juta rupiah lebih. Sudarlun sebuah kabar gembira bagi masyarakat sebulsalam dan Aceh secara umum yang mengalami masalah daya listrik karena PT PLN Persero kini menggelar promo diskon hingga 50 Hal itu disampaikan manajer area PT PLN Subul Salam Elvi Ziarman melalui asman pelayanan Zulkarnain. Menurut Zulkarnain, diskon hingga diskon hingga setengah tersebut diterapkan dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional. Kegiatan itu jelas Zul mengambil tema Senyum Pelanggan, Senyum Pelanggan Indonesia Benderang. Ini sebagai bentuk kepedulian PT PLN Persero Area Subul terhadap pelanggan dengan cara mengunjungi langsung pelanggan terutama di area sebuah Ia juga mengatakan selain program diskon tambah daya, tapi untuk penyambungan sementara yang dipatok hanya sebesar Rp170.845. Darul nasi petani bawang di Gampung Sago Simpang 3 pd merugi akibat bawang yang ditanam di areal persawahan di Grogoti Ulat. Tanaman bawang yang belum masuk masa panen kini diserang hama ulat. Hama tersebut menyerang daun bawang hingga biji bawang dari dalam tanah. Petani frustasi dalam mengusir hama ulat menggunakan peptisida dengan beragam jenis. Namun hama ulat semakin tidak terkendali dan menggerogoti tanaman bawang. Abdul Malik seorang petani berharap agar dinas pertanian dan tanaman pangan pidi menurunkan penyuluh guna memeriksa bawang petani yang diserang hama. Darlun evakuasi truk tangki CPU atau Crude Pump Oil yang terjun ke jurang pinggir Jalan Banda Aceh Melabuh, km 33, kawasan Gunung Paro, Lepung, Minggu 2 September 2018 sore, membutuhkan tiga mobil kren besar. Truk CPO BK9340XT bermuatan minyak sawit mentah tersebut terjun ke jurang kawasan Gunung Paro sedalam 30 meter pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat setelah rem truk CPU yang datang dari Calang menuju Banda Aceh, Itublong. Peristiwa kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan sopir Joko Suroyo, warga asal Huta Ibandarjo, Sumut, dan kernetnya Hazari Ramadan yang juga berasal dari Sumut mengalami luka-luka. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Udarlun PT. Pertamina Persero memastikan harga bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina tidak mengalami penyesuaian. Hal ini ditegaskan Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Saricito. Adiatma mengungkapkan sebagai salah satu badan usaha hilir migas, Pertamina akan terus memantau kondisi nilai tukar rupiah. Hal ini dilakukan agar Perseroan tetap mampu menjaga penyediaan dan melayani kebutuhan BBM di masyarakat. Selanjutnya, selaku badan usaha, Pertamina akan melaporkan setiap perubahan harga BBM kepada pemerintah, Sekiu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai peraturan Menteri ESDM nomor 34 2018 tentang perhitungan harga jual eceran BBM. Ketentuan ini tidak hanya untuk BBM yang mendapatkan subsidi, namun juga untuk BBM non-subsidi. Jadlun Jemaah HGHC yang tergabung dalam kelompok terbang satu yang berasal dari PD akan berangkat di Madinah Rabu sekitar pukul 14.00 waktu Arab Saudi. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh M. Daud Pake. Daud Pake menambahkan selama di Madinah jamaah haji akan melaksanakan ibadah sunnah arbain di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi dan tempat bersejarah yang ada di kota Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelang keberangkatan tersebut, Daud Pakeh meminta kepada petugas haji memastikan jamaah haji sudah menyelesaikan semua rukun haji. Selain itu juga disampaikan jamaah haji Aceh umumnya dalam kondisi sehat. Namun ada beberapa jamaah mengalami pilek, batuk dan kelelahan pasca armusna dan dalam perawatan di rumah sakit Anur An Arab Saudi. Dari strum strambitan yang permesikian berita malam Medisi Rabu 5 September 2018. Pukul pagi Seram FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.strambifm.com atau juga Twitter @strambifm. Darun Wassalam.